s u d a h o n the line, Pak Tony, selamat siang. Iya, dengan Tony ya. Iya, silakan Pak Tony. Ya, kalau menurut saya itu, ini makanya grey area banyak sekali negara kita, gimana kita mau maju. Nah, kalau dia nggak percaya, ya dia cek aja ke sana dulu, barang jangan dikeluarin, jangan k i t a dong yang, yang p e s a n barang di ini-in. s e l a g i a n kalau kita kirim lewat FedEx, s e t a h u saya FedEx t u h juga nggak bisa kayak di sini, dia kalakalin. h Jadi memang harganya segitu, ya segitu gitu loh. Nggak bisa diakalin jadi lebih murah, biar b a r a n g n y a itu jadi... Uh, pajak n y a lebih kecil, emangnya di Indonesia negara kita ini kacau sekali ya seperti ini, nih. saya、eh, juga sering pesan-pesan yang 100 dolar saya harus bayar 300 sampai 400 ribu kadang-kadang jadi aneh gitu loh mendukung ekonomi global tapi sampai disini, memang benar masuk ke kaf negara sih, tapi konyol aja begitu, terima kasih terima kasih, Pak Haryanto selamat siang, siang bu. iya, s i l a k a n Pak Itu memang b e a Cukai k e r j a n y a kurang profesional Itu pernah kita alami juga ya Itu barang-barang mereka b e r p e d o m a n itu harganya, harga patokannya di pasar itu Itu yang pertama mengenai harga Yang kedua mengenai teknis Mengenai teknis itu orang b e a Cukai itu n gak g ngerti Itu HS di yang sudah tercantum Mereka sampai disini mereka nolak aja Katanya HSnya bukan ini Itu yang mana yang benar itu Memang b e a Cukai itu agak sulit Yang kedua lagi, b o b r o k n y a b e a Cukai Itu a d a main dengan depo kontainer Mereka sengaja memperlambat birokrasi Itu setelah beberapa hari kan barangnya harus dioper ke depo Disitulah orang depo itu cari duit gitu Itu harus dipusut gitu、Terkaitnya、Terjadinya bukan itu lagi Itu pemerafan dengan korupsi gitu Sekian Bu Ya, terima kasih Pak Aryanto Pak r i k i selamat siang salah s Itu h i yang Barusan Bapak-Bapak Komentar itu betul juga Bu Yang saya mau tambah lagi ya Ini uangnya masuk ke negara atau tidak gitu loh Bu、mm -hmm. Gitu loh Bu Yang kedua lagi Saya mau bilang Mesti di cek Bu ini Bu Ini tidak fair gitu saya rasa Buat orang yang beli barang itu gitu loh Bu Dia beli barang gak sampai 100 dolar 900 ribu mungkin Mesti bayar n 1 juta Thank you, Thank you. Pak Selamat siang, Pak Rauli.、Oh, iya, iya. Memang b i a j u k a kita ini memang、e, sangat menjengkelkan. Dia menentukan tarif harga yang nggak fair. Itu jelas. Misalkan kita b e r i satu-satu tadi, siapa bapak itu, diri bikin dia bilang jadi 190. Dasarnya apa? Pertama, kedua, memang dia juga ini kadang-kadang. menentukan tarif seenaknya tanpa d a t a sehingga terjadi negosiasi d i s u r u n i n tapi kita harus u n d e r s t a b l e kebebasan itu itu yang terjadi memang memang sering terjadi sekali MKL pun kebingungan menentukan tarif、mm -hmm. gitu terima kasih selamat, selamat siang pak bambang halo ya silakan pak bambang ya menurut saya ini kan di Indonesia ini kan banyak birokrasi birokrasi yang nggak penting Dalam arti dia juga sendiri kan juga masih banyak orang korup di dalamnya. Kalau bisa untung, kenapa harus rugi kan? Itu poinnya kan. Jadi pembenahan-pembenahan seperti ini, menurut saya, memang dari awalnya tuh dia juga r diisi dengan orang-orang yang jujur. Itu poinnya. Iya. Itu saja Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Bambang, Pak Willy selamat siang. Halo. Silakan Pak Willy. Ya, ini saya juga itu.、Pen uh, saya hanya dapat kiriman contoh aja dari langganan dari Australia. Itu juga ada biaya 8 0 r i b u a n n i d a k tahu untuk apa, untuk custom gitu. Itu dari DHL itu. Nah, itu a j a saya mau sampaikan. Baik, terima kasih Pak Willy. Pak Gilbert, selamat siang.、Ya. Silakan, selamat Pak. s i a n g Pak.、It's、ya, kalau hukumnya lemah, ya kan. Ada g r a s i ada amnesti. y a kan? Jadi, sebuah orang ingin menjadi koruptor ya. Karena... nanti setelah dia berbuat seperti itu kan ada remisinya, ada derasinya, jadi tidak ada efek jerah dan tidak ada pemiskinan. i n i salah satunya biaya juga ikan ya tempat yang paling bahasa. y itu aja Pak. Terima kasih. Halo siang. Ya silakan Pak. Iya, ini saya baru aja mendapatkan firman tiri. Dengan harga barang yang cuma b e r p a p u l u ribu, tapi saya dipaksa untuk membayar tapi dia tak e n g a n g k a t a n y a terbiaya biaya i k a Ini、hmm. biaya cukai di Indonesia masih tidak wajar lah seperti itu, apalagi mendekati l e b a r a n seperti ini. Pilihannya cuma dua, satu barang kita keluar, kedua kita bayar, kita nggak bayar, barang kita nggak keluar. Biaya cukai kan memang tindakannya aroga, n kalau orang bilang di jalanan itu polisi, b a i k b a k s a a POPP lah, bayar, nggak bayar, m a t i pokoknya. Indonesia hukum mah semua bisa dibeli Masih ada gerahi, tenang aja Korupsi terus, jangan takut Terima kasih banyak Pak Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Daud, selamat siang Selamat siang Pak Ya s i l a k a n dengan komentarnya Pak Daud i Ya s i l a k a n Pak Daud、uh, Saya punya dapat kiriman dari Amerika Itu Atau apa, karsium Itu nilainya dua dolar dua b o t o l tapi Ia m e m p e r s y a r a t k a n harus Komit Ya, baik terputus ternyata sinyal hilang Bisa mencoba kembali Pak Daud Di 633 91 60 Pak Yasin selamat siang s i l a k a n Pak Yasin Saya pikir ini dia sukai emang, emang masalah yang sangat rumit ya. Jadi harus ada satu orang Ataupun satu tim Yang bisa mengestimasi barang-barang secara, secara fair y Arti a kata bisa dipertanggungjawabkan d a s a r n y a apa di foto saja パーティー Bapak Hadi, selamat sore. Halo. Ya silakan m Badi. k h、uh, a Mbak, kayaknya nggak usah bingung deh mbak. Ini kan negara preman ya. Jadi ya jangan heran kalau pejabatnya pakai preman punya. Jadi kayaknya tapi sampai kayak gini, udah pak, si d e m a n y a mesti d i a t a s Jadi nggak usah terpersonal itu dengan situasi begini karena itu banyak kali bukannya d i k a c u k a i karena memang パグナワン ?Hello, パグナワン t o r p u t u s i a n a い t i g a t i gas Milan Satunampulu, Paheri, Slama t o r e g i n e v o Milan Praxe Bagini, t h Bugansa Aturaña Abu Abuatonga.The Banai k n e h r i n a m p a i t n i j u a w a l p n h s n m b e n a l a s a n u m i n i a n p e r n a t a u p e r e アンドリューブカンハイスナンバーにモンロギターナンバーに。モモンヤムレカンサンバサインジュアマシブギトウ。リプチュマラチュマサパギアンバギアンパムレクサンヤワイトマシムダダピー、ブグンイムレクサンド、チャリ、ヤングナダピーマムレクサンド、ミンチャリ、ケタラハンギトウ。アブギトウサンバサンギマシブギトウ。シリウナウサビチャラザー、アトラニャーバ、ブングアムレカタウ。 Ya, jadi misalnya,、okay. misalnya kita m a kenal pot, kenal、uh, mobil sama kenal pot. Nah, dia pasti ada katanya, l o ini kenal pot, kenal pot negara asalnya dari mana?" Padahal i t u a i s a bisa, b i s i s a bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, b a bisa, b s a bisa, b s a bisa, b s a bisa, b s a bisa, bisa, bisa, i s a bisa, bisa, b s a bisa, bisa, b s a bisa, b s a bisa, b a b s a bisa, b a bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, i s a b a b s a b a bisa, bisa, bisa, bisa, i s a bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, b a b a b a Ke praktik seperti ini ya pungli-pungli ini, saya bingung mereka rekrutmennya bagaimana di dekat、uh, pemerintahan itu apakah memang dari p r e m a n atau memang dari akademisi ya karena dari tarik yang mereka tarik saya tidak merasakan apa-apa pembangunan di Jakarta ini transportasi tidak ada, pajak dari restoran d i b u n g u t terus, dari、uh, kendaraan d i b u n g u t tapi tidak ada perbaikan yang berarti、gitu. listrik di mati di airport itu memalukan sekali、ya.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 カスカでジュケント・マナ パイアン、サマー、サレサマー、サレサラサラサラサラサラサラササラササラササラササラササラササラササラササラササラササラササラサラサラササラサラササラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラ Uh, biaya c u g a i t u sering me, mengarang-arang atau, atau mengasumsikan sendiri、uh, secara setiap biaya-biaya、uh, masuk terhadap barang-barang、uh, yang、uh, sifatnya kayak s e p e r t k apa y a a k gitu ya nah, tanpa dasarnya jelas tapi sebagai pengusaha sering sekali harus tetap membayar itu daripada barang itu tidak、uh, diambil Barang-barang itu tidak diserahkan oleh bea cukai nah, menurut saya dalam ini kan Yang dirugisnya kan Semua usaha Nah sebaiknya Jalan keluarnya saya pikir mungkin apa namanya,、uh, Ada p a namanya a Semacam audit Independen di dalam hal ini terhadap、uh, Kinerja bea cukai itu Dalam menilai sesuatu sehingga Tidak semena-mena Terasalah seperti ini semena-mena Akhirnya kan apa、um, biaya o s biaya besar jadinya jual, dibayar oleh、uh, importer menurut saya begitu bu. Oke、okay, terima kasih Pak Pandi selamat sore. Selamat sore bu. s i l a k a n Kalau opini saya bu bahwa di Indonesia ini kan sering hukum itu nggak jelas sehingga membuat satu remang-remang dan memberi kesempatan. Biarpun peraturan apa bu itu kesempatan untuk menyogok, menyogok, menyogok. はい。Jadi,